h a k Seben, selamat pagi Halo, s e a Dengan? Nah, saya mau kasih komentar ya, Dengan untuk... Pak siapa, maaf Pak? e d d y Pak Teddy, s i l a k a n Pak Teddy Ada dua masalah penting ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan semuanya Salah satunya adalah akibat dari ketimpangan pembangunan Jadi semua orang rame-rame ke Jakarta Coba lihat Jakarta waktu lebaran lebih, Nah ini sudah jelas Selain kota Jakarta Masih ada kota-kota lain Yang cenderung Maset Di Surabaya, Medan Bekambaru Nah ini karena apa? Pembangunan di daerah itu tidak merata Jadi semua orang ke kota Untuk cari kerja Padahal di daerah pembangunan terlantar semua Bahan-bahan makanan, b a a n naik Semua Ya itu yang satu, yang kedua hukum disiplin tidak ditegakkan karena hukum bisa dibeli ya itu saja saran saya Halo, Pak Sebenso pagi Halo, pagi mbak n ya saya mau ngasih ide mbak iya bapak s i l a k a n pak iya, Jakarta ada m a c a t o t a l mbak kalau di negara-negara lain kan pakai sistem nomor ganjil kalau menurut saya u d a h Udah sewaktunya mungkin sistem merek mobil aja mbak Jadi hari Senin sampai Rabu mungkin hanya tiga merek Lebihnya tiga merek dengan cara itu mungkin bisa mengurangi kemacetan mbak Baik, terima, nah, terima tapi kasih Tapi untuk yang untuk angkutan umum bisa bebas mereknya Abang, Selamat pagi Selamat pagi Dengan? Dengan Herman Pak Herman, silahkan p Herman Kalau menurut saya gini mbak Dengan adanya Basway sehingga kan juga tidak mengurangi kemacetan ya di Jakarta. Nah kalau menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama mobil-mobil yang bukan Basway diizinkan saja dulu untuk m e l e w a t i Basway. Nah yang kedua kemungkinan seperti yang dilakukan di negara lain ya misalkan d i b a t a s i mobil-mobil yang sudah Tahun-tahun tertentu, misalkan mobil yang sudah sepuluh tahun tidak diizinkan untuk beredar di Jakarta. Saya pikir itu salah satu solusinya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Herman, Pak Budi. Selamat pagi. Silakan, Mbak. Ikan sangat bagus sekali, karena memang Jakarta itu berancur-ancuran itu. Kita juga sebagai warga jadi capek, mungkin nanti gampang sakit dan sebagainya. Jadi yang sekarang memang yang perlu dikejar adalah solusi temporer. Artinya. Basway harus nunggu, atau MRT, Mas Rapid Transit harus nunggu p e m b a n g u n a n yang lebih merata juga harus nunggu Nah yang pertama ini memang tidak ada cara lain kecuali yang traffic management itu Entah itu teknologi atau orang, itu harus dibanyakin Basway juga sebenarnya tidak t e r l a l u m e m e c a h k a n masalah Karena begitu sempitnya jalan, kalau dikhususkan itu hanya Basway Jadi malah tambah macet, jadi malah makin langsung juga nah tapi kalau misalnya dijagain atau diartinya diart sifatnya bisa ditutup tidak, atau, bukan tutup lah ibaratnya mengenai jalur tersebut. yang penting tuanya j u n baik kepada polisi ataupun aparat staf polkad, tujuannya bagaimana supaya Jakarta ini kalau pun sudah macet tidak terlalu macet d i a p a i n diatur itu jalan ya. makanya saya bilang istilahnya benar, traffic m e m e n t t r a f i c m a n a g e m e n n y a gimana? Mau pakai teknologi atau mau pakai orang Kalau nanti di, di IPA ada pembatasan dari sisi mobil atau, Karena dari Meret atau karena tahun Yang suka h juga harus jadi rakyat Tidak semua orang atau tidak semua tempat Mudah diakses oleh kendaraan umum Akhirnya jadi nanti anak k e t a m b a t sekolah Lebih capek lagi Memang mungkin nanti jalanan gak m a c e Tapi t masalah gak selesai Urusan warga Jakarta Itu y a masih Terima kasih kembali Pak Budi, Pak Bobi selamat pagi Pagi s i l a k a n Pak Bobi Pertama Bu, dari p i h a k pemerintah harus memberikan fasilitas sarana umum dari segi kendaraan Transportasi kendaraan umum harus diperhatikan dengan tegas Satu, kedua pembatasan dari segi kendaraan di jalan raya itu perlakuan jam Dimana terutama kontainer dan trot itu Bu, diperlakukan jam tertentu Lalu wilayah jalan-jalan pun di dalam negeri Jakarta diperlakukan dengan peraturan yang tegas Dari pihak pengelola jalan terutama ya dari pihak kepolisian dan di belantas Harus mengatur dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran transportasi di DKI Jakarta Mohon menjadi perhatian dari pihak kepolisian ya dimana dia harus bertanggung jawab penuh マキャパンディ・ジャカルパー。イトアジブ、トレイマカシ。マキャシ、パボビ、パデディ、シャンパアンン、トラヘルイヤ、パギンバー。ギニント、マキャパンデカルパー、ソウセパリマスアカルパギニ。ヤンビギンマキャキトキン、アクティビタスカリアワン。ヤンパリバグ、ストラテギニアダラ、ギャンクリアダシフティンニア、ナティ、パムリンタムバギ、トルザンバダイン、スティアパマスクリアダジャンラパサビジャン、リマ、ブリクニアダラ。 Masuk kerja jam sepuluh, pulang jam tujuh gitu loh. Jadi nggak saling bentrok, nggak saling ketemu. Ini kan semua ketemu jam tujuh sampai jam sembilan semua pada padatan di jalan. Anda i kata dibagi sistem seperti itu nggak akan ketemu di jalan dan nggak akan macet seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Pak t o n y Pak t o n y ya Pak t o n y silakan. h Ya, kalau menurut saya、e, penyebab utama itu kendaraan umum sama motor nggak tertib itu satu. kedua mobil-mobil gede, mobil-mobil barang, itu segala macam yang besar-besar itu dibikin ada jam yang boleh masuk kota sama gak boleh masuk kota termasuk di jalan tol yang saya sangat s、uh, ironis n i i itu benar-benar si mikrolet-mikrolet ini ya saya tuh setiap hari lewat yang namanya stasiun kota disitu tertampang jelas, dilarang, stop even polisi yang ada disana, itu mikrolet juga tetap stop gitu loh dan itu penyebab utama n g gak bisa maju kendaraan yang Lagi nunggu di lampu merah, akhirnya gak lama ngonci Dari kiri ke kanan gak bisa, depan ke belakang gak bisa Dan ini setiap hari terjadi, polisi gak bisa Yang namanya tindak tegas t u h namanya si, si angkot tadi Itu satu angkot, belum lagi motor Yang kacau Pak Lohon Pak lalu lintas ini Ini operasi-operasi s e k a l i n g i n gak tau apa gunanya gitu loh、hmm. Malah cenderung untuk polisi cari duit, n a k e p n a k e p orang gitu Terima、hmm. kasih Baik, terima kasih Pak t o n i Pak r o n i selamat siang Terus nangis a Silakan Bapak. Iya,、uh, masalahnya sebenarnya k o m p l e k ya, b u k a n h a n y a masalah semakin banyak kendaraan, jadi misalnya izin angkot itu yang h a r u s n y a k e r e m a j a n nggak d i l e m a j a k a n atau mungkin terlalu banyak yang menunjukkan jumlah kesan. Nah, kalau dihilangkan dengan adanya b a s i mau di, yang sudah ada nih ya, atau angkot, angkot mau dihilangkan, mereka akan demo karena hilangan mata pencarian,、hmm. terlalu banyak p u d u k yang menganggur. program KPI-nya juga nggak begitu terlaksana dengan baik,、hmm. jadi kompleks. Tapi kalau solusi yang paling cepat s i s a r a s a y a pembatasan usia kendaraan, misalnya gitu ya, tahun 90 lebih tua dari tahun 90 nggak boleh beroperasi di jalan-jalan utama d k i misalnya begitu.、Hmm. Kemudian kalau masih macet lagi ya dibikin minggu ini yang boleh keluar angka belakang ganjil semua, minggu depan genap semua, nggak b a s Itu kalau Yang daruratnya ya Yang daruratnya Saya kerasa itu, t e r m a kasih s e l a m a siang, Ibu Wibi Halo, Selamat siang s i l a k a n Ibu Jangka pendek itu、eh, angkot sama minibus ya Kalau jangka panjang dipindahin ke pulau lain deh Misalnya Kalimantan Kalimantan kalau nggak jaga itu bisa diambil negara lain Karena Kalimantan itu tiga negara Malaysia, Brunei, Indonesia、hmm. Jadi disitu juga kan nggak rawan gempa n、nah, a k u pikir boleh juga pindah ke sana s a y a di Amerika kan juga Berapa kali negara Ibu kotanya d i p i n d a i n saya pikir n gak g masalah Bukannya masalah besar Kalau ibu kota itu d i p i n d a i n g i t u Jangan、hmm. pendek itu aja langsungnya Angkot sama minibus gitu、ya. Bukan motornya、Baik. Terima kasih Ibu Wibi Selamat siang Pak Martin ya Selamat siang Silahkan Oke, Pak, ya, Pak Martin Nena Pak Martin、Sapa? Nena 私は、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私は私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそれを見ると、私はそを見ると、私はそれを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、 Nah dibuat untuk t e n t a n keamanan Nah untuk itu sejak i t a merdeka Sampai sekarang belum ada perubahan tata ruang Coba Anda boleh tengok Ini satu arah kita ini kan Misalkan tata ruang Ya kan sonah pemerintahan dan ekonomi、hmm. Ini satu arah Ke daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat Nah jadi semua itu Penumpukan, konsentrasi Semua masa ke situ tuh Penduduknya ya masyarakatnya, pengguna kendaraan なぜかというと、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出てきていると、このようなものが出て パトマス Naik busway sekali, naik b u s setengah, sehari sembilan ribu. Nah, sepuluh ribu aja tuh, saya bisa buat seminggu gitu loh. Nah, cuman makanya motor ini, ini udah kebanyakan sekarang. Saya tuh prihatin banget, liat motor tuh kayak liat sarang tawon n ya, bro. Sekali datang, nah itu. Orang lampu merahnya aja belum selesai dia belum cukup lewat semua motor kita mobil di belakang tuh ya tetap macet gitu loh、mm. Nah kedua kendaraan umum itu juga berhenti sembarangan Polisi juga kayak pakai kacamata hitam, kacamata buta gitu loh nggak belakang n gak liat Jadi saya kira paling utama tuh diperbaikilah sistem transportasi Lalu motor itu dikurangin kalau bisa makin lama dibatasin CC 100 CC ke bawah tuh udah gak boleh minimum 2,5 Coba kita lihat di jalan-jalan besar ya di Australia untuk kota-kota secanggih r Jakarta begini. Itu tuh motor nggak ada yang kecil mbak. Kenapa? Karena m e m a n g pemerintah udah pikirkan kalau dikasih motor kecil semua p a k a i motor kecil. Terjadilah seperti yang di Jakarta ini macet.、Hmm. Jadi kalau motor besar, ongkosnya besar otomatis orang mikir juga beli motor. Cuman、hmm. baik lagi. Mereka punya transportation systemnya sudah sangat baik gitu loh. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Lukman. Ya. s i l a k a n pak. Siang. Ya. ya. Saya bicara sesingkat mungkin saja. Kalau menurut saya itu satu pengendara motor minta diterbitkan kalau mau nggak macet. Kedua masalah perparkiran semrawut. Kalau perlu dilarang parkir aja semua di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau tidak ada parkir jalan tidak bakal macet. Yang lebih penting lagi itu kaki lima dan pejalan kaki itu nggak kalah pentingnya. Jadi empat poin itu saja kalau diterbitkan. Mobil Jakarta n gak g bakal m a s y a r t Saya sudah lihat itu dimana-mana Karena parkir n gak g mengganggu pun Itu keluar masuk Dia harus menyetop Menyetop mobil kendaraan yang, yang sedang lalu-lalang Begitu saja Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy Iya selamat siang, siang, Pak siang. Saya heran n i h Pemda Kedari sepuluh tahun yang lalu Kalau bicara masalah lalu lintas Selalu diomongin jumlah mobil Jumlah mobil Tapi mereka punya solusi itu apa n g Gak punya konsep Kita kalau melihat kemacetan t u h jumlah kendaraan hanya salah satu faktor Masalah lebar jalan, kemudian、uh, kejadian setempat misalnya ada mal yang bikin uh, uh, pintu masuk mal atau ada kecelakaan t u h bikin macet Masalah banjir n gak g diatasi, kemudian、uh, jalanan yang jelek t u h bikin macet itu n g gak dipikirin Kemudian disiplin pengendara Lalu jumlah polisi lalu lintas Itu dipikirin enggak Kemudian ada lagi subway harus ada dong Kalau untuk kota besar Subway kemudian、uh, Ya angkutan natal dibagusin dulu Baru bicara masalah pembatasan Nanti selalu bicara pembatasan Dan pajak naik pajak naik Tapi apa solusinya Enggak ada cuman Jadi menyusahkan kita juga pembatasan pembatasan Baik, Terima kasih Oke,、okay. Bagaimana dengan Anda Pak Riki、uh, Silahkan サイラセパリンパンティングイトゥブヤラムウラムウトゥリタアティギトゥロボケアラウュペイ、ガボレパーキル、オランガボレパーキル。エスティダボレスト、ティダボレスト。イトゥリパリンパンティングサイラセボウヤラムウラウリメラ、モッドストスモアギトゥ。スカランワンウイイモトゥリアラサナビサバリッラギ。テラプラムカ、ディラワサリ、ディサレンバ、ディメントン、ディマナポン。モトゥリサ。パロンウイヤ Mm -hmm. Motor bisa lewat balik lagi kayak gitu. k a r e n a kan serem kita bawa mobil gitu loh.、Mm. Jadi kita peraturan law law enforcement itu paling nomor satu saya rasa itu paling、yeah. penting itu. Oke.、Okay. Terima, terima kasih、Mbak. pak. Pak Gilbert. Iya. Pak, k a l o Silakan pak. Hei, saya rasa sih kalau mobil-motor dibatasi, n gimana dibatasi ini ya? Cina h nggak pernah membatasi mobil-motor atau tidak bisa mengatasinya dengan cara infrastrukturnya dibangun. Uang pajaknya kan delapan ratus triliun per tahun. Kalau nggak jatuh ke tangan t e t a n ya, bahkan satu triliun kan, itu kalau disisikan kan bisa dibangun infrastruktur, jalan-jalan segala macam. Kalau yang seperti yang tadi dikatakan mobil-motor dibatasi ini gimana cara n y a membatasinya? Ya itu lah yang paling penting dan juga l o w enforcement berani nggak mengkandangkan kendaraan umum atau motor atau mobil pribadi yang ugal-ugalan yang nggak ada disiplinnya segala macam berani nggak dikandangkan? dimasukkan, dan jangan dikeluarkan lagi y a kan、ah, tapi yang paling utama ya, infrastrukturnya dulu lah dirapin kayak Cina, Cina tuh kalau jalan tayangnya kalau kita ke sana tuh, aduh pada tahun 70-an itu gendel ya, o l a n yang miskin sekali sekarang dalam jangka waktu 20-30 tahun sudah jadi m e g a p o l i t a n begitu. nah contoh lah mereka kenapa mereka bisa, kita n gak g bisa iya kan, kita sudah jaya tahun 70-an, lagi sedang jaya 70-an, 80-an Mereka masih susah, ya kan, kita sekarang tetap begini aja, mereka sudah naik langsung,、Oke. ya kan,、hmm. belajar dari mereka, gitu, makasih. Oke, Pak Norman, selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan Pak Norman. Oke, yang pertama-tama, saya sebagai warga Jakarta cukup sedih, ya, melakukan si Jakarta seperti ini. Gubernurnya juga ternyata jauh dari yang kita harapkan, pasal waktu kampanye dulu. apa yang diomongin, ahlinya, sekarang ahlinya kemana ini, kalau untuk mengenai saran, sebenarnya saya sudah beberapa kali pernah memberikan t e a p a t dalam acara-acara yang di s e l e n g g a r a k a n u n t u k membicarakan masalah ini y a n b a k ya. Saya mengatakan bahwa begini, jangan m e n g u m u m u a u m a n t i jangka pendek ini, MRT, dan lain-lain itu, nanti malah akibatnya kita nggak jadi kerja. トランプのトランプのトランプのトラ i プのトラは、プのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプ今トラ a プの n ランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのト a ンプのトランプの a ランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプのトランプ itu kan mau d i s a d i i n apa kota ini mau d i s e d i a n MRT、uh, yang paling canggih sekalipun juga kalau mentalnya masih pada seperti itu ya terjumah terima kasih Mbak Oke、okay, Pak Agus Halo silahkan Pak Agus ba, begini Mbak、uh, yang disini saya mau kasih input、ba. yang pertama adalah itu programnya busul itu harus dihapuskan itu program yang gagal ですが、私たちはこのプログラム m 作っていないと、このプログラムを作っていないと、スパラル・ピーター・トーク。私たちは、このプログラムを作っていないと、 Dan、e, kecintaan kepada negara kita sendiri gitu loh Jadi jangan asal dibikin proyek-proyek yang gak bener Yang pen,、uh, hanya memikirkan、uh, kepentingan diri sendiri gitu loh nah,、hmm. Jadi ya itu yang saya bisa sampaikan Tolong para DPR-DPR kita ya Kalau programnya b u s w a y itu Kalau dinilai tidak、uh, layak ya mohon dicabut lah gitu loh Oke、okay, terima para, kasih Pak b u d i a n o Iya, g u Silakan, p a k Ya Rasanya kita memang kalah m i l i k ahlinya, kali Ibu, untuk k r u s i Jakarta ini, Ibu.、Hmm. Jadi contoh lain itu seperti patung h i a j a c u j u n g kotor, dan belum selesai a r semen. Baik, baga b i k kemana-mana. Setiap hari kita l e w a t situ, n g g a k pernah terurus. Itu jorok sekali, itu orang pendek, DKI, itu. Terima kasih. Oke,、okay. 6339160 mitra bisnis, Pak Hadi. Selamat sore. Iya, sama sore. Silakan, Pak. Jadi apapun yang dilakukan mau diciptakan kayak apa, kalau memang jalannya nggak sesepadan dengan jumlah kendalanya a akan sulit, g a k akan beres-beres. Maka yang tidak ada jalan lain adalah jalannya harus ditambah. Bagaimana caranya? Yaitu uang-uang yang di APBN, t e r b a n y a k l a h untuk kegiatan pembangunan, jangan ke, kebanyakan dikorupsi gitu loh. Jadi sekarang ini n gak g ada yang mikirin benar-benar mikirin pembangunan, mikirin rakyat tapi semua beromba-omba pejabat terutama gaji terus naik DPR gaji terus naik semua anggaran negara itu sebagian besar untuk anggaran rutin kalaupun anggaran pembangunan ternyata tidak terserah anggaran pembangunan untuk pembangunan karena ketika melaksanakan pembangunan terjadi birokrasi dan segala macam dan tarik -tarik menarik kepentingan sehingga pembangunan tidak begitu jalan karena mereka p a r k t a r k e p e n t i n g a n gitu Ada intrik-intrik korupsi segala macam Sehingga benar-benar tidak bisa Pembangunan itu berjalan setelah gimana Diharapkan pembebasan jalan lah sulit Kenapa pembebasan tanah sulit? Karena disitu banyak intrik-intrik Kepentingan, gak benar-benar Demi kepentingan pembangunan Tapi kepentingan pribadi yang kadang-kadang Main disitu terjadilah Konflik, jadi susah gitu Jadi gak benar-benar gak ada yang memikirkan Pembangunan memikirkan negara, mungkin saya semua memikirkan kantong p i b a t i gitu. Ini r n m m a s a l a h kita yang kita hadapi selama ini. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Dono, selamat sore. Halo? Halo? Ya, silakan, h Pak. Ya, menurut saya ini saya opini singkat aja. Uh -huh. uh, ini sebelum bangun busway, ya, itu harusnya dipikirkan infrastruktur yang baru untuk busway, bukan ambil jalan yang lama gitu ya. Yang sudah macet Kalau ambil jalan yang sudah macet yang lama itu Berarti kan pemerintah Seakan-akan low cost High profit pemikirannya Gitu、hmm. Harusnya n g e b i a b angun seperti j e m b a t a n Untuk busway atau jalan baru untuk busway Itu baru pas、hmm. Oke sekian, terima kasih Oke,、okay, Pak Suwadi Selamat sore Silahkan Mbak Ya itulah kita ini salah kaprah Dan juga memang kredit untuk motor dan mobil itu Gampang kan sekarang Bagaimana di Jakarta ini katanya setiap hari 1.050 katanya kendaraan itu yang di, yang, di, yang baru yang mana katanya 200 itu adalah mobil kendaraan roda empat 800 itu adalah roda dua bertambah karena kredit murah itu maka gak heran sekarang beginilah macet sedangkan jalan tidak ada diperlebar yang baru yang kita lihat ya begini akibatnya. Jadi mau kita mau bikin jalan keluarnya mau gimana? Terima kasih. Oke,、okay, Pak Windu. Iya. s e r a m a k s i h s e n a sore ya. Iya, silakan Pak.、Uh, saya rasanya lebih menyalahkan pemerintah pusat, s e bang yang lainnya. Karena sebetulnya waktu itu Pak Sutioso, Basur itu memang kalau dilihat sekarang s i kelihatannya hancur berantakan. Tapi sebetulnya dia sudah mulai dengan cukup baik. hanya sebetulnya、e, konsepnya Pak Sutioso kan maunya kan ada empat ya selain busway ada waterway、e, monorail dan、e, MRT kalau n gak g salah tapi ternyata、e, untuk tiga yang lainnya selain busway itu tidak didukung oleh pemerintah pusat karena itu kan butuh dana dari luar sementara pemerintah pusat saat itu kayaknya n gak g mendukung jadi ya semua terbengkalai, busway gak bisa sendirian untuk, menop,、uh, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta karena sudah terlalu kondisinya i s k o n jadi ya saya n gak g tau h juga sih apa solusi yang terbaik buat、uh, di, di ini apakah mem -mem memindahkan pemerintahan pusat dari Jakarta ke kota lain itu efektif itu juga kita masih belum tau h itu aja oke、okay. kita menuju Bapak Tambunan silahkan selamat siang ya silahkan Mbak、selamat. ya kalau soal jalan keluarnya saya rasa memang sudah sulit ya soalnya パキマナポン、ウィタンバヒト、ジャーラン、タタパヤマチェ、ソアリア、キタイネ、ラギ、コンソンティタハダプモビル、キタバロバロ、マレックタタタプモビル、ジェリ、スモアジュガ、インインマラサンティアモビル、キタヤ、タマラギ、パンダパタン、シュタハムライアダワラポンブルマラタ、ジェリ。 Untuk mengatasi sementara saya rasa itu jalur b u s w a y itu boleh dipakailah sama bis umum karena mereka juga membawa penumpang juga itu kalau saran saya itu hanya sementara tapi terima kasih. Oke、okay. terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan pendapat pandangan opini komentar saran mengenai fenomena ini yang tentu saja mengundang keperhatian bagi kita warga Jakarta. Mudah-mudahan didengar oleh yang berkepentingan dan kita akan segera mendapatkan solusinya. Terima kasih banyak partisipasi Anda yang belum bisa bergabung untuk sesi ini. Pastikan bisa kembali bergabung untuk businessman opinion sesi berikutnya. Tata bersama Pak f a m